بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العالم والسلام على سبيل المسلم وعلى الوصف بأجمعين قال المصنف رحم الله نفع نبي وبعلم في الدارين آمين ويبادر من مر بفائت وجوبا إن فات بلا عذرين ويلزمه الكضاء فورا قال شيخنا أحمد بن حجر رحمه الله تعالى والذي يظهر أنه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء ما عاد يحتاج لصرفه فيما لا بد له منه وأنه يحرم عليه التطوع انتهى ويبادر به ندبا إن فات بعذر كنوم لم يتعد به ونسيان كذلك ويسن ترتيبه أي الفائت فيكذ صبحا قبل الظهر وهكذا وتقديمه على حاضره لا يخاف فوتها إن فات بعذر وإن خشي فوت جماعتها على المعتمد وإذا فات بلا عذر فيجب تقديمه عليها أما إذا خاف فوت الحاضر بأن يقع بعدها وإن قل خارج الوقت فيلزمه البدء بها ويجب تكديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر وإن فقد الترتيب لأنه سنة والبدار واجب ويندب تأخير الرواتب عن الفوائد بعذر ويجب تأخيرها عن الفوائد بغير عذر إلى آخر مكالة رضي الله عنه وأرضاه بسم الله الرحمن الرحيم ومتعلم الفاتحة والاستفادة والنافع ومفاق جيسينا محمد صلى الله عليه وسلم baik oi baderu nuskan daripada masalah fawaid kemarin kan jika dia meninggalkan salat kalau memang dia secara kasalan berarti tetap hukumnya dibunuh cuman dia tetap dikubur di tempat orang-orang muslim kalau dia meninggalkan salat itu karena inadan karena angkara wajib mengingkari daripada kewajibannya jadi dia hukumnya juga dibunuh dan dikubur Bukan di tempat orang-orang muslim Tidak wajib dimandikan, tidak wajib disolati ya, Malah haram disolati Hukumnya seperti orang kafir Kemudian, kalau seandainya ada orang meninggalkan sholat Kalau seandainya ada orang meninggalkan sholat Apakah dia wajib menggoloi Secara segera, langsung Atau boleh diundur Nah, di sini dibahas nanti kalau sholat yang dia tinggalkan ada kalanya karena udur, karena halangan. Ada kalanya bila udrin, dengan tanpa halangan. Karena di dalam sholat itu tidak dikatakan udur kecuali dua hal. Jika dia mengakhirkan sholat karena ketiduran dengan syarat-syarat yang ada. Dan yang kedua dia meninggalkan mengakhirkan sholat. Sampai keluar waktunya karena lupa Karena dua hal ini yang dikatakan Sholat biudur Berarti sholatnya berhalangan Itu pun nanti ada syarat-syaratnya Kemudian di disini Apa cara menggoloi Daripada sholat Apakah wajib segera atau tidak Karena terus terang banyak orang yang beranggapan Kalau seandainya Dia ketinggalan sholat duhur Mereka menganggap Menggoloi nanti duhur Keesokan harinya Berarti sekarang meninggalkan sholat duhur hari ini, berarti menggoloinya nanti di waktu duhur. Padahal, kalau memang dia meninggalkan sholat itu karena tidak ada udhur, kesengajaan, dia wajib ketika dia mengingat meninggalkan sholat, wajib segera saat itu untuk digoloi. Nah, apa ini? Wayubadiru dan segera menyegerakan manmara orang yang telah berlalu. Orang yang telah berlaru dikatakan sampai ini Muslim Mukallaf Yaitu orang Islam Mukallaf balik berakal Bifa'itin karena sholat yang dia tinggalkan Wujuban secara wajib Jadi dia wajib menggoloi sholat yang dia tinggalkan Infata bila udrin Jika dia meninggalkan sholat dengan tanpa udur kalau ada sholat yang dia tinggalkan dengan tanpa udur wajib segera untuk menggololinya. Contoh, dia meninggalkan sholat duhur sampai keluar waktunya, karena perbuatan ya karena lupa, lupanya itu karena perbuatan maksiat, misalan. Ya karena disebutkan contoh itu yang bukan udur, lebuh satoronji, main sekak lupa sampai keluar waktunya. Itu tidak dikatakan lupa Lupa yang bukan undur Sampai keluar waktu luhur Masuk waktu asar dia ingat Saya belum sholat Wajib segera dia mengerjakan sholat Tidak boleh diundur-undur Oh masih minum syahid dulu Oh masih mau mandi dulu Tidak usah Wajib langsung untuk menggolokinya Segera Tidak usah diundur sampai waktu luhur lagi fauran Maka wajib bagi dia untuk menggoloki Fauran segera Ghalasyykhuna malak ini ada pendapat Ibnu Hajar kalau gimana kalau dia meninggalkan banyak salat. Salat sampai satu bulan dia tinggalkan salat. Kalau Syekhuna Ahmad Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata guru kami Ibnu Ahmad Ibnu Hajar walladhi yadhharu dan yang yadhharu kalau ibarah fiqi dikatakan yadhharu sini berarti Bahasahu Ibn Hajar menafsih Ibn Hajar membahas ini masalah Dari dirinya, bukan mengambil Dari kalam Imam Syafi'i, atau Imam Nawawi Atau yang lainnya, berarti pendapat Ibn Hajar yang mana dia Ijtihati sendiri, berarti bahas Dari Ibn Hajar sendiri Dan yang lebih tampak Anahu Sesungguhnya, yalzamuhu Wajib bagi dia Sorfu jami'i zamanihi Menjalankan semua waktunya lil Lilgothoi untuk menggothoi Ma ada selain mayah yahtaju Sesuatu yang dia memerlukan Disurfihi untuk menjalankannya Fima la buddha minhu Daripada di dalam sesuatu La buddha yang harus minhu Daripada itu ma Wa annau yahrumu alaihi tatawu Dan sesungguhnya haram bagi dia Untuk melaksanakan Sholat sunnah Jadi Kalau Ibn Hajar ini berpendapat Kalau seandainya dia meninggalkan Sholat masalan, Meninggalkan sholat dia selama Satu minggu Berarti berapa sholat itu Satu minggu kali lima, lima kali Dia tinggalkan Kata Ibn Hajar dia ketika Mau menggolokinya Kalau dia meninggalkan tanpa udur Dengan tanpa halangan Dia wajib segera untuk menggolokinya jadi waktunya dia ini, ketika dia ingat atau tobat karena meninggalkan salat satu minggu wajib digoloi, digoloi segera langsung. Jadi mari, setelah dia menggoloi subuh langsung duhur, asar, maghrib, isya. Setelah itu digoloi lagi subuh, duhur. Ma. Bahkan dia tidak boleh salat sunnah. Dia tidak boleh salat sunnah, dia diperbolehkan untuk mengerjakan sesuatu yang harus, seperti makan. Atau tidur Atau untuk mencari nafkah Untuk keluarganya yang wajib dinafkahi Selain itu wajib untuk waktu untuk menggotoi Ini contohnya Seperti orang meninggalkan sholat satu tahun Berarti waktunya Dia untuk menggotoi sholat terus Loh apa dia gak boleh pak? Makan oh, tidur Ya boleh, sesuatu yang harus Yang tidak bisa ditinggalkan Dikerjakan, selain itu waktunya untuk menggotoi Sholat sunnah gak boleh Fardhu kifayah juga tak boleh salat jenazah tak usah untuk golok semuanya. Ini pendapat Ibn Hajar. Ibn Hajar membahas seperti ini. Dan di situ ada kalam dari para Al Habib Abdullah Al haddad yang dinagal di Bugyah, Bugyahul Mustarsidin. Dia mengomentari dari para kalam dari para fukaha ini. Ia itu apa? Umin kalamil Habib Al -Qudub, Al Qudub Abdullah Al haddad Wayalzamut taib ay yadhi ma farrata fihi minal wajibat ka salati wa sawmi wa zakah la budda lahu minhu wa yakunu ala tarahi wal istita'a min ghairi tadhyikin wala tasahul Al Habib Abdullah Al Hadad berndabat wajib bagi orang yang tobat untuk mengganti sesuatu yang dia sembrono daripada itu ma Minal wajibat daripada kewajiban-kewajiban Kas sholati seperti sholat Dia meninggalkan sholat, banyak sholat Wassam, puasa Wazaka dan zaka Wajib dia menggoboi Labuddalahu minhu Wayakun ala tarahi Dan itu adalah kewajibannya ala tarahi Boleh uh, Apa ini uh, Terlambat, tak segera Cuman wal istitaa ya min kau dengan tanpa taldiy dengan tanpa mempersempit diri wah untuk menggoloi semuanya untuk yang lainnya tidak usah Salat sunnah tidak usah Salat fardhu kifayah tidak usah tidak tanpa seperti itu kata Imam Abdul Halim Hadas cuman bukan juga meremehkan dikehiturdo dibuat sesuatu hal-hal yang tidak ada manfaatnya macam. Jadi tetap dia mengerjakan itu golok dengan tertib, Cuman tidak ada tasahul, tidak ada tajiq, tidak menyempitkan waktunya se sampai seakan-akan dia tidak boleh melaksanakan salat sunnah, tidak boleh dia melaksanakan salat fardu kifayah. Kata Al-Habib Jalaluddin, Pak Ennadin Latif, karena agama itu agama yang mudah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam bi ushul hanafi aku ini diutus sama Allah al hanafi al hanafi yasmaha maksudnya pemurah bukan mempersulit waqala dan berkata yassiru wa la dalam Al-Qur'an sebutkan apa yassiru mudahkanlah wa la jangan kamu persulit intah ini kalam dari al Habib Abdullah Hadar ditambahi lagi sama Saiful Buhya Al Habib Abdurrahman Al Mashur wa hadza Kamatara awalamin maa golahu fukohah min wujubi sarfi jamii waktihi lil golai ma ada mahdajilahu walimau walimamunihi. Katanya Al Habib Abdul Rahman ini sebagai kamu, sebagaimana kamu lihat ini lebih utama lebih utama daripada apa yang diucapkan yang diutarakan oleh fukohah daripada kewajiban untuk menjalankan semua waktunya untuk golok selain sesuatu yang harus yang dia perlukan untuk dirinya atau untuk yang orang yang wajib dinafkahi. Lima dalih kamilah haraj shadit karena itu termasuk kesulitan yang sangat. Nah ini pendapat daripada al-habib Abdullah Al hadad. Jadi kita mengetahui di sini ada dua pendapat. Adapun fukah menyebutkan dimana pendapat ini dipendapati sama Ibn Hajar. Ya, dikuatkan sama Ibn Hajar Yang mengatakan Kalau ada orang yang meninggalkan sholat Banyak sholat yang dia tinggalkan Berarti dia wajib menggolokinya dengan segera Tanpa boleh diakhirkan sama sekali Bahkan sholat sunnah pun Sholat fardu kifayah pun Tidak boleh dikerjakan Wajib untuk waktunya untuk menggolokinya saja Dan situ ada Kalam Al-Habbi Abdullah al haddad Dan dikuatkan juga sama Al-Habbi Abdullah rahman Al-Masyur Dia mengatakan Boleh bukan seperti itu, tidak seperti itu. Maksudnya apa? Dia tetap menggolohi itu salat. Dengan tanpa tasahul, tanpa meremehkan, tanpa kesembronoan, tetap dia menggolohi cuman yeah. Tidak mempersempit, tetap dia boleh salat sunnah tetap dia boleh salat fardu kifayah, salat jenazah. Nah, ini ada dua pendapat. Cuman terus namanya muktamad kalamul fuqaha. Ya. Yeah. Cuma untuk fatwa tidak diperbolehkan berfatwa kecuali yang muktamad. Karena itu untuk amal sendiri boleh. Cuma untuk berfatwa tidak boleh. Berfatwa tetap harus memakai kalam yang muktamad. Nah, di sini disebutkan sebetulnya di awal kitab daripada Tashil Mustafidin. Jika berpendapat atau berfatwa tidak diperbolehkan kecuali yang muktamad. Yang muktamad di sini seperti kalam Ibn Hajar, Fituhfa dan yang lainnya. Wanau wajubatiru bihi nardan infatabiudrin karena umin lamia tak ada bihi wanisianin kadalik. Tadi kalau orang meninggalkan solat dengan tanpa udur dengan tanpa ada halangan seperti ketiduran atau lupa, berarti dia wajib menggotoi fauran segera. Kalau dia meninggalkannya dengan udur wa yubadiru bi nadban dan menyegerakan bihi bi qadha salat dengan mengqadha salat nadban sunnah in fata jika dia meninggalkan salat Biudrin karena sebab tidur karena sebab udzur kanaumin sebab karena sebab seperti tidur lam yata'addi yang mana dia tidak sengaja dengan itu tidur berarti ini dikatakan Tidur adalah udur daripada sholat Jika dia tidur sebelum masuk waktunya Sebelum masuk waktu luhur dia tidur jam 11 Bangun setelah asar Ini dikatakan udur Atau dia tidur setelah masuknya waktu Dan dia yakin bakal bangun di dalam waktu Seperti dia tidur jam setengah satu Capek dia tidur dulu Dia niat mau setengah dua mau sholat pesan sama satu keluarga salah, apa, salah satu dari para keluarganya atau temennya bangunin anak nanti jam setengah dua lu ana belum sholat udah tidur ya tidur ya setelah tidur lupa yang dipesan tadi keluar atau dia lupa tidak dibangunin sampai keluar waktu duhur ini tetap dikatakan udur walaupun tidurnya setelah masuk waktu ini katakan udur atau lupa karena lupa sesuatu hal yang tidak bukan maksiat seperti lupa Pacaran Lali sampai meninggalkan sholat Nah ini tidak dikatakan Udur, lu lupa, lupakan termasuk Udur sholat, bukan karena Yang melupakan, karena melupakan dari Daripada Allah SWT Atau juga dicontohkan itu lek Lebu Shatranji, anak kira Main bola juga sama aja. Main bola, ya bal-balan, lali Main futsal, lali, sampai mengerjakan sholat Anak kira sama itu Cuma tidak dicontohkan di sini kurauh Kuratul Ghodam tak ada, cuman satu Ronji yang cendokan. Taib infatabiudrim berarti dia ketika meninggalkan solat segera uh, disunahkan untuk segera. Lo berarti apa? Kalau sayangnya dia tidur jam sebelas bangun setelah asar, tidak wajib bagi dia untuk langsung solat. Boleh dia mandi dulu, minum teh dulu seandainya, atau dia mengerjakan sesuatu yang yang tak harus bagi dia, boleh dikerjakan dulu setelah itu menggelar isolat. Nah, ini namanya tidak wajib segera. Cuman disunahkan untuk segera apa, mengerjakan sholat yang dia tinggalkan. Karena apa? Karena baru ahli timmah. Karena nanti dalam tanggungan. Lebih baik menyelesaikan tanggungan lebih cepat. Itu lebih bagus daripada mengakhir-akhirkannya. <tik> <tik> kalau dia tinggalkan sholat Maghrib, Isya, hari Senin. Hari Selasanya atau dia meninggalkan sholat ya meninggalkan sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya disunahkan bagi dia untuk tertib. Kalau dia mau menggoloi isya dulu boleh, mau menggoloi apa ini menggoloi maghrib dulu boleh sebelum subuh atau sebelum duhur boleh. Cuman disunahkan untuk tertib. Disunahkan untuk tertib apa? Subuh dulu, kemudian duhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya disenakan tertib untuk mengerjakan gotoh kalau memang dia tinggalkan sholat itu dengan tanpa udur kalau dengan udur oh dengan tanpa dengan udur udur udur eh udur maaf ya jadi dia disenakan tertib tertib itu dimulai dari duhur ya dimulai dari duhur duhur karena sholat subuh itu dikatakan sholatul lel ya Duhr dan awal perintah solat kan kemarin duhr Tapi disunahkan untuk menggoloi tertib seandainya dia meninggalkan duhr, asar, maghrib, isya, dia menggoloi duhr dulu, kemudian menggoloi asar, kemudian menggoloi maghrib, kemudian isya. Sunnah tertib kalau memang dia tinggalkan semuanya tadi itu biudrin dengan udur. Nah, Mengikut sunnah tertib bu ayel faid, saya kira subuh, goblat duhr. Di sini, waisan utar tibu disunahkan untuk mentertibkan ay al faid sholat yang dia tinggalkan. Fayaqubis subha gobla tuhur. Dia wajib uh, disunahkan untuk menggobla subuh dulu sebelum tuhur. Ya, dia menggobla subuh dulu sebelum tuhur. Taralat lagi, berarti yang wajib tertibnya apa? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya. Subuh, Luhur, Asar, Maghrib, Ishak Disunahkan untuk tertib Wahagadah dan seterusnya Seterusnya apa Pak? Setelah Luhur apa? Asar Setelah Asar, asar apa? Maghrib Itu itu maknanya seperti itu Maksudnya tertibu Tertibul fawait Watagdimuhu alal hadirah Dan disunahkan mendahulukannya Ala hadiratin layakhafu fautaha Infata biudrin jadi dia selain disunahkan untuk mentertibkan sholat yang dia tinggalkan, disunahkan juga mendahulukan daripada sholat haldirah, sholat yang sekarang. Contoh, dia meninggalkan sholat duhur, masuk waktu asar, dia sholat asar dulu atau sholat golok duhur dulu. Disunahkan kalau memang sholat yang dia tinggalkan itu sholat yang dia tinggalkan dengan tanpa dengan udur, seperti dia ketiduran, udur, berhalangan, berarti untuk mengerjakan sholat. Dia menggoloi asar dulu atau duhur dulu? Disunahkan untuk menggoloi duhur dulu. Tartib. Setelah itu asar. Kalau memang dia tinggalkan. Karena sebab udhur. Kalau tanpa udhur nanti. Ya dia meninggalkan kenapa? Karena lupa. Karena dia melupakan dirinya karena sesuatu yang haram. Sampai dia meninggalkan sholat duhur. Diwajibkan untuk menggoloi duhur dulu baru asar. Jadi kalau kita masalahan ketinggalan sholat duhur Karena udur lupa perjalanan atau yang lainnya lupa sampai waktu asar salat asar dulu apa udur dulu biasanya bingung gitu ya ya begini boleh dua-duanya boleh salat asar dulu boleh salat udur dulu dia golok dulu cuman sunnahnya sunnahnya tertib itu apa salat udur dulu golok kemudian salat asar Ditambah lagi wa in khaf la ya khafu fautahan Wain khosiyah fautajama'atihah. Walaupun dia khawatir ketinggalan jamaahnya. Ini kalau anak solat golok duhur dulu, ketinggalan solat asar berjamaah. Walaupun dia khawatir ketinggalan solat berjamaah, tetap disunahkan untuk menggolok duhur dulu. Wain khosiyah fautajama'atihah alal muqtamat. Ini pendapat yang muqtamat. Jadi kesimpulannya kalau dia meninggalkan Sholat karena sebab udhur Karena lupa atau ketiduran Kemudian dia Masuk waktu yang lain Duhur ditinggalkan masuk waktu asar Dia mengerjakan asar dulu Atau sholat duhur dulu Disunahkan untuk mengerjakan sholat duhur dulu Kemudian asar Walaupun asar ini ada berjamaah Saya khawatir kalau saya saya mengerjakan Gotoh duhur dulu Ketinggalan berjamaahnya asar Walaupun tetap disunahkan untuk menggodoi apa zuhur dulu kemudian asar. Kenapa? Karena ada pendapat wajib tertib. Wajib tertib apa? Mengerjakan zuhur dulu kemudian asar, Tidak boleh asar kemudian zuhur. Itu pendapat Abu Hanifah, wajib tertib. Wa idza fata bila udhrin fajibu Kalau memang dia meninggalkan sholat dengan tanpa udzur, dia meninggalkan sholat zuhur bukan karena udzur. Karena dia melupakan sesuatu yang haram Atau dia tidur setelah masuknya waktu Dan dia tidak yakin bakal bangun Ya penik Kalau saya meninggalkan sholat dengan tanpa udur Faiji butagdimu alaiha Maka wajib bagi dia untuk mendahulukan Golok alaiha Alal Jadi Daripada sholat yang sekarang Berarti kalau dia sholat duhur Dia tinggalkan dengan tanpa udur Kemudian masuk waktu asar Sholat wajib golok duhur dulu kemudian asar Kak memang dengan tanpa udur. Amma idah khawaf fautal haldiroh piayyagoa ba'adluha wa in gola kharijal wakti fael zamuhu albat ubiha. Adapun jika dia khawatir fautal haldiroh kehilangan solat haldiroh solat yang sekarang yang hadir piayyagoa dengan sekiranya piayyagoa terjadi ba'adluha sebagian solat haldiroh wa in gola walaupun sedikit kharijal wakti di luar waktu. Fa alzam mulbat maka wajib bagi dia untuk memulai fiha alhadhirah. Kecuali kalau dia ana ba, so, ba, apa tidur jam 11. Bangun maghrib kurang 2 menit. Maghrib kurang 2 menit atau kurang 5 menit. Maghrib kurang 5 menit dia bangun. Berarti dia salat hadhirah sekarang sudah hampir keluar waktunya. Itu salat asar. Sedangkan dia wajib mengganti salat Duhr, dia wajib menggoloi salat duhr. Gimana ini hukumnya? Dia mendahulukan duhr dulu. Kalau dia mendahulukan duhr, ini salat asar ini bisa keluar sebagian salatnya di luar waktu. Dia mendahulukan salat asar dulu yang hadiroh atau menggoloi salatnya dulu. Dikatakan sini, kalau dia khawatir kehilangan salat hadiroh, walaupun sebagiannya saja. Berarti dia mendahulukan hal dirah, kemudian godok. Sawa unkanabi udrin, albilah udrin dia meninggalkan salatnya. Berarti dia wajib mengerjakan hal dulu, kemudian salat duhur. Berarti apa? Di sini contohnya mengerjakan salat asar dulu, kemudian salat duhur. Kenapa? Kalau dia mengerjakan duhur dulu, godok, go, kemudian mengerjakan asar, asar di luar waktu nanti. Berarti dua salat dia keluarkan dalam waktunya, di luar waktunya. Karena itu. Asar dulu kerjakan, kemudian dur. Nah di sini ada beda pendapat antara Ibnu Hajar dan Imam Romli dalam hal apa? Ukuran mengeluarkan sholat itu gimana? Kata Ibnu Hajar di sini wa'in ghol lah, walaupun sedikit mengeluarkan sebagian sholat pada waktunya, berarti di, apa diwajibkan mengerjakan apa? Haliroh. Kemudian gholo, walaupun sedikit. Kalau Imam Romli ndak, Imam Romli yang penting kalau memang ada waktu walaupun satu rokaat di dalam waktu tetap disunahkan untuk menggotoi sholat dulu yang dia tinggalkan, dan wajib menggotoi kalau memang dia dengan tabak, betul nanti kalau seandainya, oh kurang 5 menit anak sholat dohur dulu kemudian sholat asar. sholat asar ini sebagian sholatnya bahkan di luar waktu, sebagiannya di dalam waktu kalau pendapat Ibn Hajar ojo, sholat hadiru Salat Asar dulu kemudian salat Zuhur. Kalau Imam Ramli, enggak. Yang penting satu rakaat di dalam waktu, satu rakaat di dalam waktu, kata Imam Ramli tetap diwajibkan atau disunahkan bagi dia untuk mengerjakan Zuhur dulu. Karena pendapat Imam Ramli sunnat tartib mutlak, sawan kana bihudrin aw bila udrin. Karena itu dia tetap katanya wajib wajib atau kalau dengan tampak itu kan wajib. Ya kalau dengan udur kan sunnah. Berarti dia menggolol idul dulu, kemudian asar. Walaupun keluar sebagian salat di luar waktunya, yang penting satu rokaat di dalam waktu itu mendapat Imam Romli. Wajibu <sat> takdi mu maafatabi wa'id udrin ala maafatabi udrin. <sat ia� politicians> kalau dia meninggalkan salat dengan ada yang dengan tanpa udur, ada yang dengan udur. Ya pendukungnya wajib mendahulukan salat yang dia tinggalkan dengan tanpa udur. Jadi baral solat yang dia tinggalkan dengan udur, walaupun tidak ada tartit. Contoh, dia meninggalkan solat asar karena tidur setelah masuknya waktu. Setelah masuk waktu asar dia tidur. Kemudian, tidak, eh, nah, dia meninggalkan solat isya. Setelah masuknya waktu dia tidur sampai isya. Setelah solat isya. Ya, kira contohnya contohnya seandainya dia tidur karena udhur Dia tidur karena udhur Tidur jam 11 Tidur jam 11 Sampai keluar waktu Sampai masuk waktu asar Masuk waktu asar berarti sholat yang dia tinggalkan Dhur ini karena sebab apa? Udhur ya Dia meninggalkan karena sebab udhur Kemudian masuk waktu asar Masuk waktu asar dia bangun Lu ketinggalan bangun Tidur lagi dia Berarti setelah masuknya waktu dia bangun Waktu asar kan dia bangun Seharusnya kan dia mengerjakan sholat Tidur lagi padahal dia yakin Bakal gak bangunin nantinya Tidur sampai waktu mahrib Berarti sholat duhur dia tinggalkan karena udur Tidurnya mulai jam 11 Sholat maghrib eh, Sholat asar dia tinggalkan Karena sebab udur. tidak ada udur Dengan tanpa alangan Kenapa? Bangun dia waktu asar Tidur lagi sampai waktu maghrib. Berarti, ya ini hukumnya? Katanya wajib mengerjakan sholat yang dia tinggalkan dengan tanpa utur dulu. Kemudian sholat dengan utur. Berarti sini apa? Wajib mengerjakan golok asar dulu. Kemudian sholat golok luhur. Lui apa? Tidak ada tartib. Walaupun tidak ada tartib. Ini pendapat Ibn Hajar. Kalau pendapat Imam Romli, Tetap wajib bagi dia tartib. Berarti apa? Menggolong idul dulu, kemudian asar. Uh, Imam Lomhi tetap wajib. Wajib. Iya. Huruf yang inhilafah bukan Nifa. Huruf yang inhilafah. Tidak. Wasdah bah. Iya disunahkan ya, disunahkan bagi, jadi gini kalau dia meninggalkan sebab udhur dan tidak udhur, seperti anak contohkan tadi tidur sebelum masuknya waktu udhur jam 11, sampai waktu uh, asar bangun waktu asar, tuh dia anak ketinggalan sholat udhurnya, tidur lagi sampai waktu maghrib berarti dia sholat udhurnya karena udhur, sholat asarnya tidak karena udhur ya apa ini hukumnya, kata Ibn Hajar menggoloi, wajib dan menggoloi apa? Menggoloi salat asar dulu karena dengan tampak udur kemudian duhur. Kalau pendapat Imam Romli sunnah tetap tartib Disunahkan apa? Disunahkan menggoloi duhur kemudian asar. Wa ya. infaq ada tertib kata Ibn Hajar walaupun tidak ada tartib Kenapa? Li an karena tartib sunnah, hukumnya sunnah. Wal bidaru wajib kata Ibn Hajar segera mengerjakan salat dengan tampak udur itu adalah wajib. Wa yundabu ta'khiru rawatib anil fawaid bi <imitasi> udrin wa yajibu anil fawaid bi udrin. Disunnahkan mengakhirkan rawatib. Lah sunnah ya bagaimana hukumnya salat sunnah salat zuhur asar salat qobliyah zuhur ba'diyah zuhur qobliyatul asr ya bagaimana hukumnya disunnahkan mengakhirkan rawatib salat sunnah qobliyah dan ba'diyah anil fawaid daripada salat qollo bi udrin karo sebab udzur. Kalau salatnya yang dia tinggalkan karena sebab udur semuanya duhur asar karena sebab udur, ya apa ini salat sunahnya? Disunahkan mengakhirkannya. Salat apa? Golok dulu, baru salat sunnah. Wajib muta wajib mengakhirkan rawatib kalau eh, apa? Anil fawait biqair udrin. Kalau memang salat yang dia tinggalkan dengan tanpa udur, salat yang dia tinggalkan dengan tanpa udur, dia wajib mengakhirkan rawatibnya. Tidak oleh salat goblia disi, wajib golok dulu. Kemudian sholat rawatib. Nah, masih kesimpulan? Tak? Meninggalkan sholat itu ada dua ya, bioturut atau biwaleotur. Tapi wajib keduanya untuk menggoboi, karena Nabi ya sudah menyatakan manasi al sholat intumadaka rahaf. Siapa orang yang lupa sholat Ada lewat menamaan sholatin Atau dia ketiduran sholat Maka hendaknya dia sholat ketika dia ingat Berarti wajib Cuma ada yang sengaja melupakan Atau sengaja tidur Ada yang tidak sengaja lah, Kalau sengaja harus segera Tidak boleh ditunda Haram untuk berbuat yang lainnya kecuali soat. Yang kedua tidak sengaja. Lah kalau tidak sengaja maka dia tadi itu boleh untuk menunda tapi disunahkan untuk segera. Jadi masih masih meskilah. Lah untuk tertib ini ada khilaf Kalau memang lebih dari satu yang ditinggalkan. Ada khilaf Menurut Imam Romli Mutlak disunakan tartib Apapun bentuknya Mutlak disunakan tartib Menurut Ibn Hajar Disunakan tartib asal Kalau meninggalkan sholat tanpa udur Kalau meninggalkan sholat dengan udur enggak ada tertib tertibar lagi Sudah nantinya Kalau memang Misal dohurnya dengan odur, asarnya tanpa odur, berarti yang harus disegerati goloi yang mana? Yang tanpa odur dulu, baru yang dengan odur, gitu. Tanpa muratu tertib sudah, hmm, tanpa muratu tertib. Syarat tertib tadi itu jika tidak sampai mengeluarkan sholat al-hadiroh Sholat al-hadiroh itu sholat yang dalam keadaan itu Misalnya ngobohi sholat duhur di waktu asar Nah sholat asarnya namanya sholat hadiroh Lah kalau misalnya kalau kita ngobohi sholat duhur dulu Habis waktu asarnya sudah Nah habis waktu asarnya Lah kalau sudah habis waktu asarnya Atau sebagian asarnya keluar daripada waktu Ya wajib untuk sholat asar dulu baru sholat gobo' Nah, menurut pendapat Imam Romli Ukurannya satu rokaat Semenjak masih ada satu rokaat Waktu untuk satu rokaat dilaksanakan so, Sebelum keluar waktu Walaupun yang tiga rokaat di luar waktu Tetap disunakan partib Tapi menurut Ibn Hajar Tidak selesai sampai salam Tidak sampai keluar waktunya Nah kalau ada masih sebagian rokaat daripada sholat hadirah itu bisa keluar waktu kalau sibuk untuk menggodok, maka haram untuk menggodok. Wajib sholat hadirah, haram untuk menggodok. Jadi eh, begitu eh, inti daripada pembahasan tadi dari itu. Nah, silakan kalau ada mau tanya. Jika ada orang kecelakaan 5 hari tidak sadar. Apakah wajib menggodok solat atau tidak? Kemarin kan sudah dibahas bahawa ada suruh telujuh, ada suruh tischa. Diwajibkan bagi orang soal untuk mengerjakan solat jika dia Muslim, orang Muslim balik berakal. Nah, berakal di sini selain gila atau selain dia itu semaput atau selain dia itu mabuk dengan tanpa disengaja dan juga selain ya sudah itu ya berarti kalau seandainya dia koma masalah koma itu dianggap muhmaaleh Semabut tidak wajib bagi dia untuk mengerjakan sholat tidak wajib untuk mengerjakan sholat berarti apa tidak wajib digolong ya imung tidak wajib berarti termasuk di muhmaaleh ya muhmaaleh Itu kemarin kan disyaratkan semuanya kan Mugma aleh bila ta'adi Dengan tanpa disengaja Gila, semabut atau mabuk Itu semuanya disyaratkan bila ta'adi Kalau dengan tanpa disengaja Kalau dengan sengaja sadar ya Dibius tahu dibius berarti dengan sengaja Wajib menggotoi Gila dengan sengaja wajib menggotoi Semabut dengan sengaja wajib menggotoi Atau dia mabuk dengan sengaja wajib menggotoi Ya Meninggalkan sholat di kereta termasuk udhur atau bukan perjalanan? Udhur sholat itu enom dan isyan, tidur dan lupa, dan itu bukan termasuk dikatakan udhur. Cuma permasalahnya dosa apa Nah, kalau ada imkan untuk salat ya dosa. Kalau tidak ada imkan untuk salat ya berarti tidak dosa kita ya. Tapi tidak dikatakan dia itu, itu madur ma tidak. Karena udzur cuma dua. Bin nisyian atau bin naumi. Enggak lebih dari berat itu. Jadi wajib untuk badar. Enggak ada udzur itu safar kalau untuk masalah salafita itu. Tidak ada untuk syafar atau mahrot, tidak ada Hah? Ya, Kalau untuk jamaah tidak ada masalah Masih muskilah, bukan bukan fa'itah namanya Nah Ustadz, bagaimana kalau kita meninggalkan sholat terlalu banyak Misalnya pada saat uh, muda-mudanya itu dia tidak sholat, sehingga kita mau menggotok kita juga nggak tahu jumlahnya. Kedua, uh, maksud sholat sunnah yang bisa menggantikan wajib itu gimana maksudnya itu? Ada pendapat empat rokaat bisa mengganti satu rokaat sunat wajib itu. Ya. Ada pendapat entah itu dua rokaat atau empat rokaat sholat sunnah bisa menggantikan sholat fardu itu maksudnya gimana mas? Eh, untuk mengerjika dia pernah meninggalkan waktu muda-mudanya dia meninggalkan sholat banyak tidak tahu berapa jumlah yang dia tinggalkan. Eh, Di situ dia wajib ihtiyat, wajib berhati-hati. Maksudnya ihtiyat gimana? Dia wajib menggoldoi sholat dengan jumlah yang tidak mungkin lebih dari itu. Jadi seandainya Ana ini tak lebih dari satu tahun yang anak kalau tak Ana jumlah tak lebih dari satu tahun yang Ana tinggalkan, ia ya, berarti wajib menggoloi satu tahun itu. Jadi diperkirakan seandainya dia menggoloi itu tidak lebih dari itu, wajib tetap menggoloi. Loya apa? Tobat kalau dia tobat dan cuma capi kalau meninggalkan tetap wajib dia menggoloi tetap dia wajib menggoloi nya. Ada situ ada dua pendapat. Jadi apa? wajib dia mengerjakan semua waktunya untuk menggotoi tadi kalam ibn Hajar kalau kalam ibn Hajar tadi dia tetap menggotoi dengan tanpa ada tasahul cuman boleh sholat sunnah, boleh sholat fardu kifayah dan seterusnya untuk sholat yang satu tadi Allahu Akbar Al-Haddad itu bijaksana ya ini jadi tidak, pokoknya kamu itu niat untuk menggotoi dengan serius Tapi jangan ngentengkan sampai akhir untuk bayarnya Nyicil lah, ya apa caranya nyicil kamu setiap hari Itu menurut lada, itu cukup, yang penting menggotoi Tapi menurut Fukuha, tidak bisa nyicil, harus kontan Jadi nyicil tidak bisa, seluruh waktunya kamu harus menggotoi Bahkan sunnah pun tidak boleh harus keingkotohi semuanya Kalau fukuh adat, Enak itu Ya, kredit itu seistinya Boleh kamu, yang penting kamu bayar Yang penting kamu bayar, tapi jangan ngentengkan Jangan ngentengkan Kamu mampunya berapa? Oh, saya mampunya setiap hari eh, Misalnya 10 godoan Tuhur, 10 godoan asar Misalnya, ya situ kamu lakukan Jangan kamu ngentengkan Godok si jidok, padahal waktunya masih banyak nah, Itu ngentengkan namanya itu Uh, yang kedua Tidak ada sholat sunnah menggantikan fardu Itu tidak ada Cuma sholat sunnah, eh apa, sunnah itu Yejbur an-nukson Bisa Menambal kekurangan daripada yang wajib Tapi yang bijin sih Misal Ada kekurangan bukan kekurangan Karena ninggalkan Kurang sempurna sholat fardunya Kurang sempurna Sholat fardunya dia sholat Empat rakaat ini kurang sempurna Mungkin ada yang tidak khusyuk Dalam sholatnya nah, Nanti dilihat sholat sunnahnya ada tidak Ditempel kekurangannya dengan yang sunah Kurang sempurna Puasa wajibnya Ada puasa sunah tidak Puasa sunah itu untuk menempel kekurangan Daripada yang wajib Bukan berarti sholat sunah itu Bisa menjadi pengganti sholat wajib Tidak bisa Paham ya Nah, jadi gak ada itu istilah begitu Ustaz e, minta maaf Ini secara kebetulan Empat hari yang lalu itu ada Rekan bertanya Gimana Teman-teman me, bertanya Melihat orang tuanya gak sholat Terus orang tuanya meninggal Si anak ini mau mengganti sholatnya orang tua Apakah bisa Ustaz itu mungkin Pembahasannya insya Allah Seminggu lagi ada Pembahasan selanjutnya. Kemarin ada iskal, ada pertanyaan yang belum terjawab, masalah anak orang yang murtad, apakah dihukumi murtad juga? Ada seorang bapak murtad, kalau dia punya anak, apa anaknya dihukumi murtad juga? Di sini disebutkan di kitab Allah Di tafsir Amma waladul murtad Ada pun anaknya orang murtad Fainkanamun fasilan Kalau anak itu sudah terpisah Sudah ada awin agada, Sudah lahir maksudnya Awin agada gablar riddah Atau dia sudah jadi Dalam perut Sudah di, di dalam janin ibunya Gablar riddah sebelum Orang tuanya murtad ya pengen hukum anaknya yang sudah ada Yang sudah lahir Atau yang sudah di dalam perut ibunya Fah muslimun Hukumnya dia dihukumi muslim Hatta Sehingga Lawir tadat seandainya ibunya Yang mengandung tadi anaknya dalam kandungan Ibunya ini seandainya murtad Lam yuhkambiri dadil walad Anaknya tidak dihukumi murtad juga Kalau sudah ada janinnya Walaupun ibunya murtad Ayahnya juga murtad Anaknya tidak dihukumi murtad Anaknya tetap dihukumi muslim hasil Karena hasil islam ya. Karena waktu dia sudah jadi Janinnya sudah ada Itu dalam keadaan orang tuanya islam بالغو, Kalau dia sudah balik بالكفري, Kemudian dia Mengucapkan kalimat yang Kufur Karena murtad dan minafsi berarti Anak itu dihukumi murtad dengan sendirinya, bukan karena orang tuanya. Jadi dia dihukumi muslim, lalu dihukumi murtad, kah Kalau dia balik mengikuti orang tuanya, berarti dia dihukumi murtad juga. Wa in hadas walad ba'da ridha. Kalau terjadinya anak setelah murtad, berarti ketika dia murtad belum ada anak. Setelah dia murtad satu tahun punya anak. Wa in kana aha du'abawi musliman. Lihat dulu. Kalau memang salah satu daripada dua orang tuanya ada yang muslim Bahwa muslimun Maka tetap dia dikatakan muslim Bapaknya murtad Setelah satu tahun Ibunya hamil Ya apa ini hukumnya anaknya Kalau memang salah satu orang tuanya ada yang muslim Oh ibunya tetap islam Bapaknya saja yang murtad Ya pak tetap anaknya dikatakan muslim Walaupun anak itu terjadi setelah bapaknya murtad. Bila khilafin dengan tambah hilaf, wa'inkanam murtaden. Kalau dua-duanya murtad, fahal wa muslimun am murtad am kafir asli fi salah ta'guwal sa adhar wa muslim. Kalau seandainya kedua orang tuanya murtad, jadi dia orang, dua, orang kedua orang tuanya murtad. Setelah satu tahun punya anak, atau setelah dua tahun punya anak. Siapa ya, yang menghukumnya anaknya? Di situ ada khilaf. Apakah dikatakan Muslim, atau murtad, atau kafir asli? Di situ pendapatnya, pendapat Imam Rafi Muslim. Kultu kalau Sahal Bagawi, fatah Rafi. Ini adalah pendapat Imam Rafi dan Bagawi mengatakan apa? Ini anak tetap dihukumi Muslim, walaupun lahir setelah murtad bawa kedua orang tuanya. Wasahi, kalanya an-nahu kafir dan pendapat yang benar, sini ada khilaf kan? Yang pertama pendapat Imam Rafi'i dan Bagawi mengatakan muslim, kedua mengatakan apa as-sahih kafir. Ini adalah dihukumi orang anak tadi apa kafir. Wa bihi qataa jamii'ul jamii'ul Dan ini pendapat juga dipendapati oleh Jami'ul iraqiyyin, semua ulama Irak saat itu mengatakan apa orang anak tadi dihukumi kafir. Kenapa? Karena orang tuanya dia lahir, dia sudah ada janinnya sebelum Uh, apa ini uh, ketika orang tuanya sudah murtad Nagal al-Ghadhi Abu Thayyib di Kitabul Mujarrab anna la khilaf fihi fil madzhab sebetulnya tidak ada khilaf dalam madhab wa innamal khilaf fi kafir asli atau sebetulnya yang khilaf itu kalau orang tuanya murtad dua-duanya kemudian baru ada itu anak itu tidak ada tidak ada khilaf dia itu kafir hukumnya kafir atau tidak Cuma yang khilaf itu apa dia murtad atau kafir Uh, pendapat yang mu'tamat wal ard wal azhar murtad dan pendapat ya ini ini ada di Jadi di sini ada tiga pendapat Imam Rafi mengatakan muslim Imam uh, siapa ini sahih uh, wa akbabi kata al-rajiin mengatakan Kafir asli dan yang ketiga mengatakan murtad. Jadi ada tiga pendapat. Adapun yang tadi pembahasan kalau ada orang tuanya salah satunya muslim, dia dihukum muslim. Atau terjadinya anak, ya sebelum dia murtad, jadi dia dihukumi muslim. itu pertanyaan yang kemarin. Jadi dilihat hasilnya hasil anak ini dari orang kafir atau orang muslim kalau memang bapaknya apa dua-duanya itu murtad, kafir semuanya kemudian hamil setelah itu, hubungan itu hamil berarti ada menyatakan kafir, ada tetap menyatakan muslim, ada hukumnya murtad lah kalau hukumnya murtad gimana? hukumnya murtad misalnya setelah balek sampai 10 tahun masuk islam wajib ngodohi 10 tahun sholatnya, puasanya karena dihukumnya murtad gitu lah kalau kafir asli berarti gak wajib ngodohi lah kalau dihukumi Muslim, ya wajib kuboi. Jadi masih miskirah itu. Jadi itu itu pembahasannya. Cuma pembahasan yang yang yang pertama tadi itu sebenarnya yang yang repot. Sekarang ada orang punya anak, eh, punya anak atau hamil, kemudian murtad dua-duanya. Anak ini hukumnya apa nih? Muslim ini bil ijma ini, semua sepakat. Anak ini mus, Muslim. Kemudian umur tujuh tahun mati, wajib dia tadi itu dikubur secara islamil, wajib disolati. Kalau tidak, dosorape. Perlu kiranya dulu ya. Lah ini harus tegas ulama ini, karena dia dulu muslim, walaupun bapak dan ibunya sudah kafir, sudah murtad dia tadi itu. Kenapa? Karena dia murtadnya setelah wujudnya ini anak. Ini yang repot. Kecuali kalau anak tadi itu sudah balik Dan dia menampakkan kekufurannya Hukumnya kafir sudah Dianggap murtad dia Dengan sendirinya Ini yang repot ini Yang pertama tadi itu Yang pertama sama yang kedua Atau salah satunya ada yang islam Jadi hukumnya tetap muslim itu nah, Walaupun misalnya Sering diajak ke gereja Hah, Sebelum balik Diajak ke gereja misalnya Tetap hukumnya muslim itu Kalau dia mati sebelum balik itu Ya, ini yang repot ini Padahal perlu Giva ya Kalau tidak, dusok api Satu daerah tadi itu Ini, ini serius, urusan serius Sebenarnya ini